kurnia trans. Iya, special buat keluarga besar PT Kurnia Trans Khusus, yang punya lagu ya. lungset. Heeh. Mm -mm. yeah. Jarang-jarang saya nyanyi lungset ya, Om Bang. <laughs> iya. Ini spesial loh buat PT Kurnia Trans langsung kita turuti. Bukan jarang tapi enggak tahu. Enggak pernah ya. <laughs> Kali ini special buat keluarga besar PT Kurnia Trans. Special juga buat semuanya. Ya ada juga buat Tasya, yo. go <tos> Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Su uh. Zulala Uang zinan rasa Duitnya bener-bener gak habis-habis <tik> Terima kasih Terima kasih Nyanyi sama-sama ...keluarga besar PU Kurnia Trans, semoga jaya selalu ya. Terima wow. kasih banyak buat semuanya. Hmm. PU Kurnia Trans ya. sangat dan teramat luar biasa. Betul sekali, Om Sudah dituruti request-request dari bos-bos kita. Dua Mbak Nisha, ribuan rasa terima kasih atas bunga-bunga sosialnya ya. Iya, betul. Semoga saja banyak berkah. Berkah, rezeki, melimpan bertambah. betul sekali, tambah Yee. sukses jaya selalu ya. Banyak oh sedekah. Rezeki bertambah. Apalagi sedekanya sama penyanyi. Waduh tambah berkah itu ya.